Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar pemisah Tafsir Al-Misbah Semoga sekali saya Cucu kembali menyapa anda selama satu jam ini Di Tafsir Al-Misbah Dan kita masih melanjutkan surat Al-Maidah Ayat 103 Bagaimana puasa anda setelah mendekati hari akhir Ramadan ini? Moga-moga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga puasa anda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan seperti biasa di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Kureishihab. Salam hari Pak. Waalaikumsalam. Semoga Allah tetap sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Baik di tengah-tengah kita, di tengah-tengah sahur kita juga sudah hadir ibu-ibu yang hadir di sini. Subhanallah makin ramai saja. Dari Majelis Taklim Al Istiqomah Solo, Majelis Taklim Aisyah kebayaran baru. Majelis Talim Adikmah Kacang Dan subhanallah ada adik-adik mahasiswa dari Universitas Paradina Dan mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Subhanallah bergabung bersama kami Terima kasih atas kehadirannya Assalamualaikum Assalamualaikum <laughs> Tetap sehat dan tetap puasa ya Bu ya Alhamdulillah insyaallah Baik tak langsung saja kita lanjutkan surat Al-Maidah ayat 103 silakan. Eh, A'udhu Billahi Minash Shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'a Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilah wala Walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktharuhum la yaqilun. Kita lihat dulu. Yang bergawenan menyatakan ini haram dan ini halal. Ini boleh dan ini tidak boleh atas nama agama Yang berwewenang untuk itu hanya Allah Orang-orang musyrik Itu menetapkan ketetapan-ketetapan Di luar kehendak Allah Lalu mereka atas namakan Allah untuk melarang Nah kalau dalam ayat-ayat yang lalu, di episode yang lalu, Allah telah menyatakan bahwa ada binatang-binatang yang dipersembahkan kepada Allah dan dilarang untuk mengganggunya, yaitu hadiah, kala'id, dan lain-lain sebagainya. Ayat kita ini berbicara tentang binatang-binatang yang ditetapkan oleh kaum musyrik bahwa itu terlarang padahal Allah membolehkannya. Nah <tuh> di sini ada disebut beberapa diantaranya yaitu Mahira, Saiba, Han dan lain-lain sebagainya. Eh, makna istilah-istilah ini diperselisihkan oleh suku-suku. Tetapi secara umum saya akan beri gambaran kayak eh, bagaimana itu. Ada yang dinamai sa bahira dulu bahira. Bahira itu unta yang beranak Kelima Anaknya yang kelima itu jantan. Kalau unta yang sudah punya anak lima dan anak limanya jantan, itu mereka belah telinganya. Dan mereka katakan dia tidak boleh diganggu. Biarkan dia jalan sesukanya. Kalau eh, dia punya susu, susunya tidak boleh diminum perempuan, hanya laki-laki yang boleh minum. Ada lagi Sa'ibah. Unta juga Seperti bahira tadi Tetapi itu Kalau sudah begitu Dipersembahkan ke Ka'bah Ini tidak boleh diganggu Ini Tuhan punya hmm. Tapi itu mereka persembahkan Kalau datang dari perjalanan Datang berdua Kusafir kembali hmm. uh, Ini jangan diganggu Ini Tuhan punya Ada lagi yang dinamai Fasilah Fasilah itu kambing Kambing yang Sudah tujuh kali melahirkan Kembar dua hmm. Nah Anaknya eh, eh, Kalau anaknya yang ketujuh Itu satu jantan Dan satu betina Kambing itu gak boleh diganggu hmm. Dibiarkan Kemana saja dia mau pergi Dia mau masuk tamannya orang Dia gak boleh diganggu Ini kambing ini Kambing hmm. Selamat lah eh, Ada lagi eh, Binatang Yang Anaknya sudah beranak nah, Jadi dia Neneknya nah, Itu juga Mereka itu tidak boleh ditunggangi Tidak boleh dihalangi Dan lain-lain sebagainya mereka berkata bahwa binatang-binatang ini tidak boleh diganggu dan lain-lain sebagainya, tapi memperatasnamakan Tuhan. Ini Tuhan yang larang. Nah, ini Allah menyatakan di ayat kita ini, yaftaruna Allahil Qadip. Mereka itu berbohong memperatasnamakan Allah bahwa itu tidak boleh. Kelihatannya, kelihatannya. Itu sayang binatang Iya ya? ya, Tidak boleh disembahin Tetapi itu bukan sayang kepada binatang Itu tidak Memfungsikan binatang Sebagaimana fungsinya binatang hmm. Apa sih fungsinya kambing itu ya, Dibotong untuk dimakan ya. Apa sih fungsinya unta itu Dibotong dimakan Atau ditunggangi jadi ini bukan bagian dari sayang binatang, bahkan bisa jadi, eh dengan memotong telinganya atau membiarkan tanpa makan justru menyiksa dia. Yeah nah di sini yang penting di sini yang ingin digarisbawahi oleh ayat ini bahwa jangan memperatasnamakan Allah untuk sesuatu walaupun itu anggap anda anggap baik tapi padahal sebenarnya dia tidak baik itu eh, ayat kita ya ini. baik kita lanjutkan ya pak pemirsa jangan kemana-mana tafsir Al Fisbakat kembali dan kita masih melanjutkan surat Al Maidah Kembali lagi di tahsil al-Misbah, kita masih membahas surat Al-Maidah ayat 103 dan langsung saja Pak Kuraishyat yang akan melanjutkan, silakan Pak Baik, ayat 103 kita sudah jelaskan, di sini akhir ayat ini menyatakan kebanyakan mereka itu tidak berakal, hmm. kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang tidak berpengetahuan Kebanyakan mereka itu orang-orang yang punya hawa nafsu yang mereka tidak dapat kendalikan. Ayat selanjutnya menyatakan: Wa idha qila lahum taalau ilaa ma anzalillah wa ilaa rasul, qalu hasbuna ma wajatna alaihi abba Apabila ada orang yang berkata pada mereka, menegur mereka, Marilah menuju kepada apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Mereka menjawab, oh sudah cukup apa yang kami sudah cukup apa yang kami dapati diajarkan oleh leluhur kami cukup tradisi kami sudah cukup kami tidak mau lagi ganti walaupun dia diajak taalau taalau itu eh, biasa diterjemahkan marilah sebenarnya bukan marilah saja terambil dari kata ali ali tinggi Ta'alau mari menuju ke arah yang tinggi Walaupun dia diajak kepada sesuatu yang tinggi, yang luhur, yang lebih baik Mereka berkata cukup Tradisi orang tua kami sudah cukup nah, Baru dikatakan Eh, eh, eh Awalukah na aba uhum layaklah mungasai awal layak Apakah mereka mau tetap mempertahankan tradisi orang tua mereka itu, walaupun orang tua mereka itu tidak punya pengetahuan, tidak juga mendapat petunjuk. Nah, kita ayat kita ini ingin berkata begini, ingin berpesan kepada kita ni. Silakan pertahankan budaya dan tradisi asal punya dasar, asal itu berdasar pengetahuan dan berdasar petunjuk. Uh -huh. Kalau dia bertentangan dengan akal, bertentangan dengan pengetahuan, atau bertentangan dengan petunjuk Allah, jangan pertahankan tradisi atau budaya. Itu. Memang Islam itu datang tidak menghapus tradisi kaum Muslim, uh -huh. yang baik dia pertahankan. Ada tradisi mereka sangat menghormati tamu dipertahankan Ada yang diluruskan Haji itu ada yang dipertahankan Amalan haji Tetapi yang tidak Yang keliru diluruskan Saya dalam salah satu episode berkata Sebagian mereka kalau tawaf Telanjang kata Al-Quran Tidak, jangan telanjang, pakai pakaian Ya kan e -e. Ada yang diluruskan Apa namanya itu Adopsi Mm -hmm. Boleh tetapi jaga nama dan keturunan anak itu Jangan anggap dia persis seperti anak kamu Nah dari sini juga itu ada rumus Karena yang berlewenang menetapkan ketetapan hukum Allah Maka dalam soal ibadah tidak usah tambah-tambah Salat 1000 dua rakaat aja Tidak usah tambah Tidak boleh tambah-tambah kalau ibadah Tetapi kalau tidak Kalau dalam selain soal ibadah Silahkan Lakukan selama tidak ada larangan Apa saja Mau lakukan apa saja silahkan Lakukan asal tidak ada larangan Nah kemudian Timbul rumus baru lagi Yang menyatakan kita akan Mempertahankan tradisi lama Selama masih baik dan kita akan ambil yang baru kalau itu lebih baik. Mm -hmm. Itu eh, dari ayat-ayat semacam ini. Kita ayat selanjutnya itu eh, mengingatkan kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla wahai orang-orang yang beriman perhatikanlah diri kamu urus diri kamu kamu tidak akan mendapat madharat dari orang-orang yang sesat selama kamu telah mendapat petunjuk tapi ada yang salah faham Dia kira ayat ini Mengundang kaum muslimin Untuk memperhatikan dirinya saja Ada orang sesat biarin aja Bukan itu maksudnya Kalau anda mendapatkan orang yang salah Yang keliru dan anda biarkan Itu berarti anda membantu setan Ya kan? Amr ma'ruf nahi mungkar harus tetap ditegakkan nah, Kalau begitu ayat ini punya makna Bukan seperti apa yang difahami sementara orang Nah, Memang kalau dunia sudah rusak mm -hmm. Sudah tidak mempan lagi peringatan Bentengi diri mm -hmm. Tapi kalau masih ada harapan untuk diperbaiki Tegur orang itu Sesuai dengan eh, kemampuan Masing-masing, itu satu Bisa juga kata Amfusakum, diri kamu Itu Maksudnya orang lain Karena orang lain Itu adalah diri kamu hmm. Bisa enggak? Kalau kita, bagaimana itu pandangan Islam? Kita lihat hmm. Kalau saya memandang Orang lain itu adalah Diri saya hmm. Saya perhatikan diri saya atau tidak Ya. Kalau orang lain itu diri saya Saya perhatikan gak dia Kalau saya anggap dia diri saya Saya perhatikan ya. dia Iya kan Kalau ada orang lain lapar Saya anggap orang lain itu ya, orang lain Yarin aja lapar ya. Ya. Tapi kalau saya anggap dia diri saya ya. Saya akan memberi Nah itu ada ayat-ayat Seperti itu di dalam Al-Quran Perhatikanlah diri kamu dalam arti perhatikan orang lain, orang-orang kafir yang eh, bejat, yang lain-lain sebagainya itu tidak ada artinya kalau kamu memperhatikan diri men, kamu memperhatikan sesamamu itu itu yang dimaksud oleh ayat ini. Jadi bukan lantas berarti bahwa eh, jangan perdulikan mereka tidak, kita harus memperhatikan siapapun yang perlu untuk diperhatikan memang eh, eh, eh. kita lanjutkan ya yuhalladina amanu alaikum anfusakun layadurlukum mandalla ilahtadaytum baru dikatakan illallahi marji'ukum jami'a ah kepada Allah kamu semua akan kembali bi bima Maka Allah akan memberitakan kepada kamu Menyangkut apa yang kamu lakukan Baiklah kita lakukan. lanjutkan ya Pak Bukan. Bisa jaring teman-teman Tafsir Al-Mis akan kembali Kita masih melanjutkan surat Al-Meda Ayat 103 Karena itu tetap bersama Kamis Nah yang satu ini kita akan kembali Hadir pemirsa yang bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami masih membahas kelanjutan dari surat Al-Maidah ayat 103. Kami akan lebih dalam lagi bahasnya. Yang akan lanjutkan oleh Pak Raisiah. Silakan. Ada sedikit lagi yang saya ingin garis bawahi pada ayat 105 ini. Dia katakan kepada Allah, kamu semua akan kembali. Tempat kembali kamu itu Allah lalu dia akan memberitakan kepada kamu. Eh, eh ada istilah dalam bahasa Al-Qur'an yang masuk ke dalam bahasa Indonesia yaitu khabar. Khabar ya? dia akan beritakan kepada kamu. Istilah lain digunakan di sini naba dan bi'uqum. Naba itu artinya berita yang penting. Kalau bukan berita penting tidak dinamai nabak, betul? Hmm. Eh, itu apa? Injak aku fasik kombinadain fata bayanu. Kalau ada orang fasik membawa berita penting selidiki. Kalau berita tidak penting perlu diselidiki atau tidak? Ya. Tidak perlu habis waktu, ya, ya kan? Nah, tapi di sini dia katakan nanti di hari kiamat Allah akan menyampaikan kepada kamu berita yang penting. Yang tidak penting disampaikan tidak pada kita. Ah, di situ kekeliruan. Eh, eh anda melakukan suatu amal sekecil zara diberitahu tidak? balasannya, ada ganjarannya nah, ini ayat ingin menyatakan begini di hari kemudian itu semua apa yang anda pernah lakukan di dunia menjadi penting semuanya penting anda pernah membiarkan seekor lalat, kata Imam Ghazali saya biarkan seekor lalat hingga di ujung pena saya itu menjadi penting Karena itulah yang menjadikan Allah merahmati saya. Jadi penting tidak? Nah, semua penting. Anda akan menyesal dalam satu riwayat, kenapa tidak ucapkan subhanallah. Sekedar mengucapkan subhanallah, satu kalimat yang begitu itu akan jadi penting. Bisa jadi itu yang menyelamatkan anda. Oke, okay. Baik, kita lanjutkan Ayat 106 sampai 108 ini Itu berbicara tentang satu eh, kasus Ada tiga orang pergi dalam perjalanan Salah seorang diantaranya Ketika dalam perjalanan itu sudah akan meninggal dunia Dia sakit Dia titipkan barangnya kepada dua orang Wahai temanku, saya ini sudah akan meninggal Ini ada barang saya Serahkan kepada keluarga saya Dia meninggal Barangnya Di dalam barang-barang itu Ada surat Berisi apa isinya Barangnya Oleh kedua orang ini Salah satu barang berharga Dia ambil dan dia jual Baru diserahkan pada keluarganya Waktu keluarganya lihat, lah ini ada barang yang tidak ada. Dia tidak mengaku. Kedua orang ini tidak mengaku. Maka menurut tuntunan ayat ini, eh sumpah, disumpah bahwa memang benar-benar kami telah menyerahkan segalanya. Selesai persoalan Tetapi tiba-tiba Barang yang hilang itu ditemukan pada satu orang Dan orang itu berkata Bahwa barang itu dijual oleh dua orang itu. Maka kembali lagi Disuruh bersumpah Sesudah tahan keduanya Dan yang yang kedua keluarga ini tadi disuruh bersumpah bahwa sumpah kami lebih benar Dan lain sebagainya Maka Nabi menjatuhkan Keputusan bahawa ini memang benar Milik keluarga yang meninggal gini. Itu eh kesimpulan ayat itu. Tapi ada beberapa hal di sini yang kita ingin garis bawahi. Ayatnya cukup panjang. Saya hanya ingin menggaris bawahi beberapa hal. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadhara ahadukumul mal hinal wasiah minkum. Hai orang-orang yang beriman Kesaksian di antara kamu Apabila telah datang tanda-tanda kematian kepada kamu Yakni ketika hendak berwasiat Kesaksian itu adalah dua orang di antara kamu Apa yang kita mau ambil pelajaran dari sini Orang sebelum mati hendaknya tulis wasiatnya. Ini kan biasa orang cek-cok nih Ya ruis fasiatnya. Oke. Okay. Uh, Isnaani dawa'ad lim minkum aw akharan min ghayrikum atau dua orang selain dari kamu khususnya kalau kamu dalam perjalanan. Dua dua orang dari kamu waikum muslimin jadi yang muslim atau dua orang selain dari kamu walaupun bukan muslim. Atau dua orang dari kamu, wahai kaum Muslimin, dua orang itu dari keluarga kamu atau dua orang yang lain yang bukan keluarga kamu. Assalamualaikum. In antum darapum fil art. Kalau kamu dalam perjalanan di bumi ini, faasalatku musibatul maut tahsimu tahbisunahum amin ba'dis salat. Itu kamu tahan. Untuk mendapatkan persaksiannya Sesudah sholat hmm. Nah, kita lihat sini Kenapa Kesaksian dan sumpah itu Sesudah sholat Ini antas ulama Dia bilang, sumpah dan kesaksian Itu sebaiknya Disampaikan Dengan pengukuhan Orang mestinya habis sholat Masih dekat dengan Tuhan hmm. Masih takut bohong Ya, ya. Maka dikatakan ya, nah. Tetapi ulama-ulama lancis -ulama perluas Kalau orang bersumpah Itu bisa dikuatkan sumpah itu dengan mengulanginya tiga kali ya. Bisa dikuatkan sumpah itu dengan eh, memilih tempat tertentu Mau sumpah? Sumpah di Ka'bal? Sumpah di masjid? Ada lagi kita kuatkan sumpah itu bagaimana taruh Quran di atas kepala zaman nabi tidak ada itu karena Quran tetapi itu cara-cara untuk menguatkan sumpah di sini contohnya mimba di sesudah salat ada ulama berkata sesudah salat asar kenapa sesudah salat asar dia katakan malaikat itu aplosan waktu subuh dan asal <San> <San> Tidak sadar ya bahawa Itu setiap kita itu ada empat malaikat yang mencatat amalan kita dua malaikat pagi sampai asar, dua malaikat asar sampai pagi lagi. Nah, aplosannya waktu subuh dan asar. Baik, kita <tuk> ya, terima kasih. Ya alhamdulillah kita semakin tahu Bu ya, malaikat itu ada aplosnya. Ada aplosnya. Ya, <tuk> ya baik pemirsa, jangan kemana mana karena setelah yang satu ini kami akan memberi kesempatan bagi ibu-ibu yang sudah hadir di sini untuk memberikan tanyaan pada Pak Koreza. Terima kasih pemirsa dan nasi setia bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ini sudah segmen empat Karena itu saya membeli kesempatan pada ibu-ibu yang hadir di sini untuk memberikan tanyaan yang akan dijawab langsung Pak Koresihab Mengenai ayat Al-Ma'idah 105 Menyangkut binatang tadi, nama-nama binatang saya sangat tertarik sekali Saya ingin mengetahui apakah tradisi pengorbanan itu datang dari agama Samawi atau dari agama Ardi Sebenarnya tradisi korban itu kalau kita buka ayat-ayat Al-Qur'an itu sudah dilakukan sejak masa anak cucu Adam bahkan anak Adam Izqarraba qurbanan fatuqobbil min ahadihim wa lam yataqabbal akhar dua orang anak Adam itu konon namanya Habil dan Qabil hmm. keduanya mempersembahkan korban satu mempersembahkan kambing Yang satu mempersembahkan hasil bumi Jadi itu korban sudah ada sejak dulu nah. e, Kita umat Islam Melanjutkan Apa yang dialami Oleh Nabi Ibrahim Kita tidak mempersembahkan hasil bumi Hasil laut Ya kan? yang kita persembahkan itu adalah eh, eh, apa namanya kambing, domba, uh, uh, unta, sapi, kerbau itu terambil dari tradisi eh, bukan tradisi dari pengalaman yang dialami oleh Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya diganti oleh Allah dengan kambing atau domba. Itu sebabnya juga ulama lantas beda pendapat Yang mana lebih bagus, kambing Badumah. Atau uh, atau kerbau mm -hmm. Oke, okay, kita tidak akan dia ah, Masyarakat ma Masyarakat Mekah itu Merasa diri mereka Mengikuti agama Nabi Ibrahim, tapi ada Yang mereka campur-campur dengan Tradisi, dulu Masyarakat itu menyembah Allah yang Maha Esa Kemudian masuk tradisi Dari luar sehingga mereka Menyembah berhala Nah jadi Kalau korban itu sudah ada Sejak awal hmm. Tetapi kita melanjutkan Tradisi Atau melanjutkan tata Cara hidup dan pengalaman Nabi Ibrahim Saya kira itu ya Karena sudah lama tidak pulang Ke ke tanah air, ya. Uh, hukumnya bagaimana itu? Ini di mana tu tanah Ibu air? Pulangnya di di Turki sama di Jerman. Oh jauh sekali. Jauh. Sudah berapa lama bu nggak pulang? Uh, 16 16 tahun. 16 tahun. Baik. Jauh. Tidak pulang kenapa? Uh, tidak, mampu. tidak mampu. Wah ini mudah-mudahan. Kita doakan segera pulang. Karena ya, ya, ya. apa? Kalau ada orang tua, ya. itu sebaiknya diziarahi. Tetapi Allah tidak menjatuhkan, tidak menjatuhkan sanksi terhadap seseorang yang tidak mampu. Ya. Jadi kalau memang anda tidak mampu untuk berkunjung, berziarah, itu tidak berdosa. Ya, apalagi sekarang kan ini paling tidak telepon, per persurat, bisa terjadi itu ya. ya. Tapi Insya Allah berkat ramadan segera. Iya, amin ya. Ke, ya. Sudah, Sudah ingat amin kita doa. Silahkan sama-sama Amir ya. Pernyataan terakhir untuk sepeninggalan Ibu. Ya, silahkan tadi mengenai tradisi, tradisi yang eh, mungkin tradisi anak muda kita, tapi masih banyak dilakukan oleh kita. Misalnya eh, tradisi untuk. Uh, upacara pernikahan pra pernikahan kita mengadakan pengajian tapi ditutup dengan upacara siraman kemudian juga uh, acara tujuh bulan atau 4 bulan yang kita buka dengan pengajian kemudian ditutup juga oleh tingkepan atau sama dengan siraman nah itu bagaimana relevansinya kami mohon penjelasan terima kasih ya, terima kasih kalau kita baca ayat kita kecaman itu disebabkan karena mereka memperatasnamakan Allah Sebenarnya Islam tidak anti tradisi mm. Tidak anti budaya mm. Selama tidak bertentangan Dan jangan berkata bahwa itu agama yang suruh Kalau mau lakukan siraman, eh, mandi pun boleh <laughs> <tapi, Tapi jangan itu. berkata bahwa itu sunnah mm. Jangan berkata bahwa itu wajib Uh, eh, kalau budaya itu tidak bertentangan silahkan, bahkan di ini, apalagi kalau dikemas dengan cara islami ya kan tadi ibu berkata ada ngaji dulu, ya tau waktu siraman itu Bismillahirrahmanirrahim boleh jadi ditutup, disuruh wudhu dan ini kita me mengemasnya dengan kemasan islami tetapi kita tidak namai itu perintah Tuhan atau perintah Nabi itu itu budaya ya dimanapun budaya tradisi harus dilestarikan. Kita apa -apa ya Allah memerintahkan qultakum hmm. minkum ummatan yad'una ila wa ya'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf hmm. itu budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hmm. Ya kan? Ya. Baik. Ya. Uh, Penulisan jangan kemana-mana, ibu-ibu juga yang ada di sini jangan kemana-mana, karena saat lagi pak Kuraishi akan memberikan kesimpulan kesimpulan seperti apa dari surat Al-Maidah ayat satu lima kali ini karena itu tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Baik okay, Pemirsa Setia Metrotif yang diramati Allah Sekini sudah merupakan segmen terakhir Dan kami masih buka kesempatan Bagi tadi ibu-ibu Sekarang saya ingin yang di belakang masih mahasiswa, eh Mahasiswa-mahasiswa yang belakang yang ingin bertanya langsung silakan eh, Tadi dijelaskan bahawa ada relasi Ada hubungan antara mengatasnamakan Tuhan Atau mengatasnamakan agama dengan tingkat pengetahuan saya memahami tingkat pengetahuan hari ini itu adalah tingkat pendidikan begitu. Nah, apakah memang ada hubungannya antara sikap mengatasnamakan agama untuk tujuan yang tidak baik dengan tingkat pendidikan satu orang atau satu kelompok masyarakat? Lalu apa kriteria atau syarat-syarat seseorang itu boleh mengatasnamakan agama? Terima kasih buat penjelasannya. Baik, terima kasih. Kalau anda ingin mengatasnamakan seseorang, tidak usah gimituhan. Anda perlu kenal. Dia atau tidak Kalau tidak kenal hmm. Anda perlu tahu pikiran-pikirannya Atau tidak Karena anda ingin mengatasnamakannya Anda perlu tahu Apa yang dia kehendaki atau tidak hmm. Perlu nah, Begitu juga Anda ingin memperatasnamakan Allah Terlebih dahulu anda harus tahu Apa yang dikehendaki Allah hmm. Bagaimana mengetahui apa yang dikehendaki Allah Kalau kita dalam Islam Pelajari Al-Quran Pelajari hadis Karena hadis itu ikut menjelaskan Hadis itu artinya ada pengetahuan Jadi orang yang ingin memperatasnamakan Allah Tanpa Allah menyatakannya Atau tanpa dia ketahui apa yang Allah kehendaki Itu terlarang sama anda sekarang mau memperatasnamakan saya misalnya, oh ini atas nama Pak Kures, setuju anda ambil tafsir mm -hmm. al-Misbah seratus jenit. Memangnya pernah tanya saya. Ya kan? Begitu. Orang yang memperatasnamakan Allah tanpa mengetahui apa yang dikehendaki Allah itu tidak dapat diterima bukan hanya memperatasnamakan Allah, memperatasnamakan negara, mematasnamakan presiden, mematasnamakan menteri, mematasnamakan anak kecil pun tidak boleh kalau anda tidak mengerti. Itu kan sangat logis. Oke. Karena itu jangan ikuti orang yang bodoh. Karena itu bahkan ikutilah suatu pendapat yang anda tahu apa dasarnya. Iku, karena itu syaratnya untuk mengikuti tahu dasarnya atau Anda yakin bahwa orang ini dapat petunjuk. Mm -hmm. Saya kira itu ya. Kalau tidak. Nah, jadi eh, eh, seorang seorang saya katakan begini, kita kita lebih baik lebih lebih, lebih jelas lagi. Satu orang tidak mengerti Al-Qur'an. Katakanlah dia itu guru besar dalam bidang kimia mau memperatasnamakan Allah dalam bidang hukum Islam boleh tidak? Hmm. saya balik seorang ahli agama ahli Al-Quran dia mau memperatasnamakan ilmu kimia yang dia tidak tahu boleh tidak? Hmm. masing ada spesialisasi yeah. ya toh saya kira begitu ya okay. yeah. baik pertanyaan selanjutnya silakan oh masih di belakang ya silakan Sehubungan dengan surat Al-Ma'idah 103, ada di dalam Islam aturan-aturan atau adat yang tidak masuk di akal. Terus bagaimana kita memahaminya, serta ada kaidah yang mengatakan al adat Muhakkamah. Itu hubungannya bagaimana? Mohon penjelasannya. Ini pertanyaan ya, saudara dua nih. Yang pertama dulu, tidak benar. Sekali lagi tidak benar dan tidak benar ada ajaran Islam yang tidak masuk di akal. Jadi kalau saudara berkata tidak masuk di akal bagaimana memahaminya tidak bisa difahami kalau selama dia tidak masuk di akal, ya kan? Tidak bisa difahami kalau eh, cari bagaimanapun tidak bisa difahami karena itu kita berkata tidak ada yang tidak masuk di akal. Ah, tetapi, nah kita lihat sekarang supaya redaksinya lebih ini apa yang eh, anda dengar? Itu bisa dimengerti oleh akal Bisa tidak masuk di akal, akal. Karena dia tidak bisa mengerti ini Bagaimana bisa ini? Dan bisa tidak terjangkau oleh akal Kalau saudara pergi ke pedawaman yang jauh di sana Yang belum mengenal TV Lantas Anda sampaikan kepadanya Ada satu alat yang bisa memperlihatkan Suatu peristiwa Yang sangat jauh pada saat terjadinya Masih di akalnya atau tidak? Hmm. Hmm. Tapi itu bisa atau tidak? Bisa. Buat kita bisa Itu namanya bukan tidak masuk di akal Dia tidak mengerti ya. nah, Alat untuk memahami ajaran ini Bukan cuma akal hmm. Akal, saya tanya ini ibu-ibu Saya tanya bu sayang anaknya Say. ah, ya. Eh, kalau anaknya maaf anaknya bodoh jelek mau ditukar dengan anak yatim yang gagah dan pintar kenapa bu ini lebih pintar itu. itu bukan akal yang jauh ya, ya kan ya. Nah, jadi ada alat lain untuk mengetahuinya eh eh tidak semua hal harus dibawa ke laboratorium hmm. Kalau ada yang bertanya pada Anda Ini jeruk manis atau pahit? Terlalu lama kalau Anda bawa jeruk itu ke laboratorium <tik> Cobain aja langsung Jadi jangan semuanya Anda mau andalkan akal Anda <tik> Yang tidak dimengerti oleh akal Ada alat lain untuk memahami. Ya kan? Jadi itu tidak benar itu kalau tidak. Ya, ya. Saya kira soal al-adam muhakkimah atau muhakkamah. Itu begini. Itulah salah satu bukti bahwa Islam itu membenarkan tradisi. Ya, ya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa menjadi eh, eh, hal Berdasar untuk menetapkan hukum. Saya akan beri ibu contoh. Eh, kawin. Perlu ada mahar. Hmm. Kalau seandainya terjadi akad ijab dan kabul tanpa disebut maharnya berapa sah atau tidak sah? Oke sah tidak harus disebut dalam itu. Nah, oke deh lantas ini dua orang dia eh berapa maharnya ini berapa kita kembali yang menentukan. Kalau mereka berselisih, ini minta banyak, ini minta sedikit Berselisih, kita kembali kepada tradisi hmm. Itu al-adah, itu kebiasaan, itu yang menetapkan itunya. itu, Itu maksudnya, ya. dan itu bisa banyak sekali Banyak sekali nah, Jadi, itu tadi yang saya katakan, itu yang dinamai dalam istilah Al-Quran, ma'ruf hmm. Ma'ruf itu budaya Selama tidak bertentangan Dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Kalau dia bertentangan sudah tidak bisa mm -hmm. Kalau budayanya eh, eh, Sejalan Kita punya pakaian beda dengan pakaian Orang di Timur Tengah ya yeah. Selama menutup aurat boleh-boleh aja semuanya ya. Baik semuanya puas jawabannya dan langsung tak kesimpulannya Kesimpulannya saya kira yang pertama itu tadi Kita mengikuti tradisi kita pertahankan budaya yang baik Tetapi kita juga menolak yang tidak berdasar dan bertentangan dengan ajaran agama Kita mengambil hal yang baru selama lebih baik dari kita punya yang lama hmm. Yang kedua, jangan memperatasnamakan Allah tanpa merujuk kepada kehendak Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hmm. Selanjutnya kita, kita eh, memperhatikan kita bertewajiban memperhatikan amar ma'ruf dan nahi munkar dan kita hendaknya membentengi diri kita dengan saling ingat mengingatkan. Saya kira itu cukup tiga gitu. Ya, Baik, kita. alhamdulillah subhanallah Pak Kore siap sudah memaparkan surat Al-Maidah ayat 103. Semoga kita yang hadir sini semakin mengetahui antara tradisi dan syariat-syariat Islam yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa terima kasih atas kebersamaannya Ibu-ibu juga yang hadir di Insya Allah kita ketemu besok masih membahas surat Al-Maidah dan ayat-ayat berikutnya. Saya saya kira ini pamit undur diri. Abulia, taufik, Aydaah warahmatullahi wabarakatuh